Mitra bisnis usulan fraksi partai Golkar di DPR supaya setiap anggota Dewan mendapat dana aspirasi sebesar 15 miliar mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang menyebut, jika ini disetujui, usulan itu bisa menjadi legalisasi politik uang dengan menggunakan anggaran negara. Selain itu, telah mengacaukan sistem dan konstitusi karena fungsi DPR hanyalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan sistem ini akan rusak kalau anggota DPR bisa menitipkan program mereka pada pemerintah dengan menggunakan dana aspirasi tersebut. Tapi DPR beralasan usulan itu sebagai salah satu usaha mereka untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu memajukan rakyat di daerah pemilihannya. Nah, Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Christian, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya ini para wakil kita di DPR ini sebetulnya kan mewakili dapilnya atau mewakili kepentingan diri sendiri. Itu satu. Karena ada konflik of interest yang mungkin akan terjadi nantinya kan. Nah, saya lebih cenderung kalau di, di pro rata 15 miliar per anggota DPR... tentunya menurut saya uh, kurang relevan karena setiap daerah itu kan kepentingannya berbeda jadi kalau memang seandainya seandainya nih uh, mereka itu memang mewakili aspirasi dari dapilnya sesungguhnya mereka harus menguasai betul dari dapilnya ini kebutuhannya apa dan ada pertemuan pertemuan di tingkat uh, kabupaten kota atau mungkin provinsi jadi bukan jatah per orang ya Jadi bukan soal 15 miliar ini besar, cukup, kurang, nggak bisa daerah mana, misalnya yang perlu pembangunan misalnya provinsi Banten, butuh infrastruktur, ya kan? Ya bukan 15 miliar, mungkin 150 miliar mungkin, gitu lah. Jadi menurut saya bukan paket 15 miliar yang penting, tapi apakah seorang anggota DPR dari dapil provinsi atau daerah tertentu ini, mewakili kepentingan dapilnya dan menguasai sehingga dengan demikian apa yang didorong atau didukung atau di lobby itu memang sesuai dengan kebutuhan daripada dapilnya jadi bukan jumlah itu menurut saya relatif harus harus kualitatif gitu sesuai kebutuhan daripada setiap daerah jadi bukan soal 15 miliar flat kali sekian ratus anggota gitu kan mungkin agar dibilang mereka bekerja untuk konstituen mereka di daerah pemilihannya Ya sebetulnya kalau memang e, mengharapkan adanya katakanlah ya mengharapkan adanya recognition dari konstituen di dapilnya maka dia bisa bertemu dengan pejabat setempat kemudian bisa press conference oke okay, ini permintaan dari bupati ini ini e, kemudian dia akan bawakan misi e, proyek apa apa apa misalnya yang menyangkut kepada pemberdayaan masyarakat atau kepentingan masyarakat umum mengenai fasum atau e, infrastruktur gitu kan nah kemudian ini dikomunikasikan kan sejauh mana dia bisa Bisa melobby komisi berapa, misalnya itu di bawah komisi 7 kah, atau di komisi 9 misalnya kan. Nah itu dikomunikasikan dengan konstituen di dapilnya. Sehingga untuk cari nama kan bukan soal uh, apa uh, soal kerja nih buat dapilnya. Uh, bawah 15 miliar, nggak cukup Pak. Kalau dia butuhnya 150 miliar, dibawah 15 miliar kan nggak cukup. Karena butuhnya 150 miliar. Jadi menurut saya eh, permintaan ini eh, sebetulnya baik kalau dari anggota DPR itu mendukung, ya tentunya itulah harapan dari dapilnya kan. Demikian Christian Halim dan saya Rizal Andika.